Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Miftahhiba birrahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin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 Kemudian sekaligus kita baca doa Arafah. Ya baca doa Arafah biar barokahnya 9 Dzulhijjah itu kita dapat. Kalau ada yang e, ngomong lah itu di Saudi sudah haji belum gitu ya. Hajinya Saudi kapan saya juga enggak tanya, enggak nyari, enggak ngerti saya hidupnya di Indonesia bukan di Saudi. Ya hidupnya di Indonesia bukan di Saudi. Jadi jangan semua kok dikait-kaitkan dengan Saudi. Ya, kita punya perhitungan waktu sun sendiri karena ibadah yang namanya Hari Raya itu rembulan dan mataharinya ikut ikut wilayah masing-masing. Kalau jenengan nanti bakdonya bisa dengan Saudi, lambok sekalian solat subuhnya sama. Maksudnya nih di sini itu. Uh, jam sembilan pagi di sana baru jam lima su, subuh gitu kan ya jadi kalau disamakan ya udah sholat subuhnya berarti jam sembilan pagi gitu ya tidak bisa wilayahnya sendiri sun sendiri sendiri nah, kita akan cerita yang Sayyidatuna Maryam pending dulu nanti dirambut dilanjutkan uh, rebu yang akan akan datang ya dilanjutkan rebu yang akan datang Saidatuna Mariam. Sekarang kita akan Belajar tentang Istri daripada Nabi Ibrahim A.S ya, Istrinya Nabi Ibrahim A.S, ibunya Nabi Ismail A.S Kakek neneknya Rasulullah Itu adalah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dan ibunya Nabi Ismail Itu kakek neneknya Nabi Muhammad AS. Punya cucu yang hebat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 Nah, sanggup tidak Bu? Ditinggal suami Tugas karena Allah gitu misalnya ya Tinggal tugas Tapi tugasnya ini kembalinya tidak tentu Terus dengan ditinggal di tempat yang tidak ada manusia Bersama anak Kira-kira sanggup atau protes Jangankan kok di tempat yang tidak ada manusia Lawang di rumah yang ada TV Ada perlengkapan tuh, ya, Ditinggal saja pro Protes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 Semeleh itu bukan sabar karena kalau sabar itu merasa enggak enak, sabar. Ya kan ya? Didiamkan itu enggak enak, sabar. Dioperasi sakit, sabar. Dipukul orang, ya lorong gitu kan, tapi sah, sabar. Dicaci maki, artinya sebetulnya sakit, tapi sabar. Itu namanya sabar enggak enak. Kalau semeleh itu lain. Semeleh itu dia apa-apakan tetap seneng gitu.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 Mahal nih Misal ibu punya teman Sugih pol Dermawan pol Kaya pol, dermawan Pol, baik hati pol Jenengan Bersandar pada teman itu Mestinya ayam loh ya Ayam loh ayam. Terus kira-kira bisa senang atau gak bisa senang Punya teman yang seperti itu Senang loh oh, Nah bagaimana kalau sandarannya itu Allah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 setan. Dan kalau udah emang Allah yang jadi sandarannya enggak ada bingung. Saya bangun tempat ini latihan yang pol buat saya, termasuk latihan Latihan untuk bisa jadi orang yang semeleh latihan. Dari awal sampai sekarang itu semua latihan. Ya bayangkan misalnya ini hari apa sekarang? Rebu Hari Sabtu itu kapan? Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu kan ya? Sabtu itu kurang lebih kurang lebih ya standar tagiannya 10, 7, 17, tambah 10, 27, 30 juta. Sabtu besok minimal saya harus bayar 30 juta. Itu mi minimal. Sabtu besok minimal 30 juta. Jangan coba tanya sama saya. Hari ini sudah ada berapa juta? Kita coba nanya. Saya kasih tahu ya. Hari ini baru ada 6 juta. Sabtu minimal harus bayar 30 jutaan. Kurangnya berapa? 24 juta. Ini wajah stres atau seneleh? <laughs> ayo Mudeng kan? Dan itu Sabtu, ya Sabtu ya. Dan terus bukan cuma Sabtu, Sel Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu <laughs> Itu ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam keuangan. Tapi ya alhamdulillah dididik sama Allah, yakinlah, yakinlah percaya oleh aku, kamu yang yakin sama saya, kamu yang percaya sama saya jangan percaya sama bu sehat, jangan gitu. percaya sama? sama saya lu menungso, kamu harus di meden medeni, betul tidak? manusia itu nanti nakut, nakutin, jangan kamu jangan sedekah, nanti duitmu habis lo. ya kan? misalnya lagi setan, vol vol, ngapain tog ini sudah bagus, ngapain depan pakai dibongkar, segala, sudah selesai istirahat, leren udah sekarang dia menikmati hidupnya, duitnya buat senang-senang. Misal begitu ya. Itu si setan. Nah, ya, munungso sing model setan itu ya akeh. Mungkin banyak mananya itu. Ya tetap banyak setannya. Tetap banyak setannya. Nah, kalau kita sudah latihan kenal sama Allah, hidup tenang, enggak ada yang enggak enak. Dimusuhi orang, ya namanya manusia, boleh senang, boleh memusuhi. Mu, Tapi karena memang artinya semele ya artinya seme semeleh, ya, jadi masalah lah kita itu aneh di musy ya tidak di musy ya tidak tapi lihat orang lain lihat orang lain di musy orang kita ikut anjel aneh tu aneh kan aneh tak kamu di musy tidak tapi saya sakit hati lu kamu yang di musy bukan tapi saya sakit hati bayangkan tu orang lain aja di musy dia sakit hati apalagi kalau di dirinya double double sakit hatinya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 kunci keberhasilan rumah tangga pada ibu-ibu, ya -ibu. gitu aja. Bu, pengen suaminya baik, jangan cerewet. Pengen loh? Ibu pengen suaminya baik, pengen, suaminya menyenangkan, pengen, jangan cere cerewet. Kamu tuh orang laki itu begini, kamu cari putus cari begini. Kamu sungguh tidak ingat sama saya, kamu sudah melupakan saya uang tuh. Kalau ibu bisa tidak begitu, ya. sama suami enggak cerewet, niru ibunya Nabi Is, Ismail, mesti setan bisik. Setan mesti bisik. Ustadz Habib Kiai ini mesti yang diomongkan jadi wanita seperti ibunya Nabi Is, Ma'ir, seperti ibunya Nabi, eh, seperti istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diomongkan begitu, layak pantas istrinya seperti itu. Awang suaminya saja Nabi Ibrahim kok.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 ibu yang nonton ini. Ini kan live di YouTube ya. Nanti diunduh, diunduh orang. di Bu. Pura-pura bodoh di depan suami bisa enggak? Susah toh? Susah kan? Tugas istri itu memuliakan suami. Meskipun suaminya bodoh, ya kita pura-pura bo bodoh selama suami tidak melanggar aturan Allah kan begitu kalau melanggar yo ya dibilangi bilanginya juga pakai cara yang baik, pura-pura bodoh kalau perlu nuru kiyainya jadi tolong suami saya dikasih tahu ya kalau saya ngasih tahu nanti saya kurang ajar, gak sopan sama suami kok jangkar, pantasnya jenengan yang ngasih, ngasih tahu karena menghormati swa, suaminya loh kok sekarang enggak istri kamu itu memang tidak pernah belajar kamu itu, kamu itu kamu itu rumongso pinter, dewi. Allah nggak suka sama seorang wanita yang seperti itu. Jelas ya, ibu, eh, ibu, ini kenapa? Kok merenung semua kenapa? Persis ya bu ya. Prakteknya mudah atau? Lawang pura-pura bodoh kan berarti pin, pinter. Tapi jangan min teri.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 Biasanya itu waktunya cepat ha, habis gitu kan? Padahal kini ngomongnya lama loh ya, tapi rasanya kok cuman sebentar sa, waktu-waktunya cuma dikit, padahal ngomongnya lah lama, betul kan? Nah, ya, biasanya tiba-tiba udah jam setengah enam, ya. mungkin ibu ibu uh, biar pulangnya nggak telat terus ya, mau oh, pulangnya ke maghriban terus. Jadi semeleh, terus jadi wanita yang tidak keminter. tidak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 Saya mau nanya, ini yang yang ngomong model begini ada atau enggak ada ini? Ada atau enggak ada? Ada atau? Ada. Lah, jenengan jawabannya begini. Ayo, Mas, beli jam tangan, tak anterken. silahkan kamu pilih. Enggo tak sawangi apa opo ora. Ojo bingung, Mas. Insyaallah bar tuku jam tangan entuk rezeki sing akeh. Saya tanya nih, kalau suami punya istri model begini, jawabannya apa? Alhamdulillah.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 tangan, yo nggak apa-apa toh ya, lega, no, diniati menyenangkan hati suami, biar rezeki datang, paham ibu-ibu? Terakhir ya, Abip ini sore ini pengajiannya nggak enak, kenapa? Menyakiti hati ibu, ibu <laughs> mohon maaf, bu, mau tahu kunci kunci rezeki?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 jembar hatinya luas rezekinya juga luas contohnya istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam hatinya luas maka rezekinya luas ya. <tuh <gak>? itu ya itu enggak lucu tuh masyaAllah ya gitu sini ngajar sini nih sini dek Ayo serama oh biar jadi start dek kenceng nih bakat sini kuas. Jadi ya. Eh. Lalu, kecil tuh malaikat rahmat. Asal enggak pas jam salat aja enggak jadi, Ma. Masalah. Kalau salat kan memang kita harus rapikan dia. Ya. Coba begini justru jadinya berkah itu malaikat bawa hawa-hawa yang, yang positif, oh, positif. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu itu kuncinya. Tirulah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan hebatnya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 bahagianya sendiri. Jadi enggak enggak isa bahagia guyon sama anak atau enggak isa bahagia kan aneh ya? Aneh enggak itu? Pencolotan sama anak, gelundungan sama anak, ngobrol sama anak enggak bisa bahagia. Itu anehnya luar luar biasa. Maneh itu ciri-ciri orang sakit jiwa, segera periksakan. Jadi kalau ada orang tua kok ngobrol sama anaknya enggak bisa senang, duduk sama anaknya enggak bisa senang, itu aneh. Lawang anak itu bagian dari jiwanya kok, bagian dari dirinya. Apalagi ibu ya, oh bapak nggak pakai ngeloni 9 bulan, enggak loh, ibu ngeloni 9 bulan. Kok sama anaknya nggak bisa, nggak bisa guyon, nggak bisa duduk bareng, nggak bisa cinta, nggak bisa nggak bisa menikmati. Berarti sakit itu sakit jiwa, perlu diperiksakan. Ibu, dah ya jangan marah sama saya ya. Semoga jangan termasuk yang sakit jiwa gitu. Enggak <laughs> ya, enggak. Ya pernah, mungkin pernah ada bagian dikit-dikit gitu ya. Marah dan lain sebagainya Ya kita perbaiki Alhamdulillah jam setengah enam Kurang sepuluh menit Ini kan maghribnya awal ya InsyaAllah kita lanjutkan Rebu yang akan datang Tolong diumumkan Jumat depan eh, Jumat besok ini ya Jumat besok maulid Kalau ada yang mau hadir ya malam Sabtu itu mau maulid Ini kan rebu kemis Jumat Itu maulid silahkan Terus yang mau titip Iwan korban dirodoh boleh jadi kalau ingin korban di sini, boleh. Tapi jangan korban perasaan. Itu yang enggak boleh. Kalau korban kambing, Bu, boleh ya. Jangan seperti dulu. Habib, saya mau korban ayam, boleh enggak? Enggak boleh. Gitu. Korban itu kambing ayam, bukan korban. Tapi soda, soda koh ayam. InsyaAllah. Makasih. Mari kita tutup dengan doa ayam biasa kita baca. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah.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 واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي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 fattu <tubani> min auliyak waslubbi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala alaihi wa, wa sallam amin terima kasih semoga barokah dan manfaat wabillah tawfiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi